Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa d-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu taqulluha haqqa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 يسلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان ساق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار panewah akwati fi din rahimakumullah alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dalam kajian rutin malam Ahad di mana kita membahas tentang tauhid dan beberapa kali tidak Dapat melanjutkan karena memang ada acara di luar dan kemudian ada tamu Sehingga beberapa kali kita belum bisa melanjutkan gajian tawahid kita Dan Alhamdulillah hari ini dapat kita melanjutkan gajian ini Bapak ibu sekalian tentunya sebagai manusia Kita tidak luput daripada kondisi keimanan yang naik turun Karena kita perlu untuk selalu Saling menasihati Saling mengingatkan Dan di antaranya perlunya Satu kondisi Yang dapat mendorong kita Untuk lebih Konsisten, lebih istiqomah Lebih dapat menjaga Keutuhan keimanan kita Apalagi dalam kehidupan kita yang sekarang ini Terasa betul Orang yang menjalankan kebenaran itu Akan mengalami suatu kondisi Tekanan-tekanan Baik langsung maupun tidak langsung Karena itu Semakin kuat kita untuk Menjalin Bersama dalam rangka menjaga keutuhan keimanan kita itu. karenanya Allah SWT menyebutkan banyak hal dalam bentuk jama' Seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal Inna mal mu'minuna ladhina idha dukirallahu wajilat puluhu Wa idha tuliat alihim ayatuhu zadatum imanah Wa ala rabbihim yatawakkalu Penjelasan tentang ayat ini lebih merupakan satu Kesatuan daripada kaum mu'minin Yang apabila mereka itu disebut nama Allah Bergetarlah hati mereka Dan apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Allah Maka bertambah iman mereka Sementara mereka akan selalu bertawakal kepada Allah Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan Ada tiga langkah manusia untuk menjaga kestabilan keimanannya itu kalau kemudian dia ingin selamat daripada segala bentuk upaya penyimpangan yang bisa muncul dari pribadi kita bisa muncul dari pengaruh setan, bisa muncul dari kawan-kawan yang mengalami suatu pergeseran nilai Kawan-kawan yang sudah futur, kawan-kawan yang sudah merosot, kawan-kawan yang sudah mengalami suatu apa degradasi keimanan. Dan itu akan mempengaruhi yang lainnya. Juga demikian pengaruh daripada kaum kufar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh seorang, "Kaifa asbahta ya Imam?" Bagaimana kondisimu di pagi hari ini wahai Imam? Maka kemudian Imam Mahathir mengatakan asbah itu Wallahu yutolibuni biadai wajibat Aku di pagi hari ini Mengalami suatu kondisi di mana Allah Menuntut aku untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Wallahu yutolibuni biadai sunan Dan Nabi Nabi mengajarku Menuntutku untuk menjalankan sunah-sunahnya dan itu nazaruni, kan diriku selalu apa menekan aku untuk mengikuti hawa nafsunya, ditibai hawa, ya. jiwa aku menekan aku untuk mengikuti hawa nafsu. Wahsyatano <tuh> yudiluni, sementara syaitan selalu berusaha untuk apa, menyesatkan aku. Wa ahli tutalibuni bin nafkah Isteriku masih menuntut apa? Nafkah Jadi Kalau lihat begitu memang seorang muslim itu akan penuh dengan tantangan dalam hidupnya Belum lagi kalau kita melihat kekuatan kaum munafiqin Yang terus bekerja untuk menggerogoti dari dalam Belum lagi kita lihat kekuatan kaum kufar yang berusaha untuk membunuh kita Untuk mendiskreditkan kita Untuk menghancurkan kita Sehingga kita akan selalu dalam Kesibukan-kesibukan menangkal Menangkal Sekaligus membangun kekuatan diri Untuk selalu Menuju ke arah Allah Untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan Begitulah kehidupan Seorang muslim yang selalu sibuk Dengan dirinya Makanya imam Imam Hasan al Basri, rahimahullah, beliau mengatakan kalau kamu melihat orang sudah biasa atau terbiasa membicarakan orang lain, maka ketawilah orang itu termasuk pengangguran, karena dia tak sibuk dengan amalnya. Kalau orang itu sibuk dengan amalnya, maka dia tidak akan apa punya kesempatan membicarakan orang lain nah karena kita ini dalam porsi akan terus mengalami suatu kondisi di mana kita menghadapi berbagai macam tantangan seperti itu belum lagi kita bicara tantangan dari anak istri belum lagi kita bicara dari tantangan keluarga belum lagi kita bicara dari kedengkian kaum muminin sendiri yang sama-sama mengatakan apa, seperjuangan atau mereka yang mengatakan sedang berjuang untuk Islam itu adalah merupakan satu bagian daripada tantangan kita bagaimana kita menghadapi semua itu luar biasa betul sampai sampai Abdul Hasan Nadawi Abdul Hasan Nadawi dalam kitab Madzahasil al alam binipatul al muslimin beliau mengatakan sekarang ini ibarat seorang Muslim ini seperti seorang yang sedang dikepung oleh tentara-tentara yang semuanya menodongkan pistolnya atau senjatanya kepada orang Muslim itu. Dikepung semuanya. Hanya ada satu jalan kalau kemudian dia apa, minta pertolongan kepada Allah. Dan itu dipraktekan oleh siapa? Al Imam Al Auzai, Rahimahullah. Juga dipraktekan oleh Al Aziz bin Abi Sultanul Ulama. Al-Iz bin Abdul Salam Itu ketika Kemudian dia Ditakuti oleh penguasa saat itu Yang dikhawatirkan akan Dapat mengganggu Keutuhan kekuasaan Sehingga kemudian pas, Pasukan dikerahkan untuk mengepung rumahnya Sebab masyarakat tidak lagi percaya Sama pemerintahnya Masyarakat lebih percaya kepada Al-Admin Abdul Salam yang berbicara lantang membawa kebenaran. Pada saat kemudian beliau dikepung seperti itu. Seperti gambaran yang disampaikan oleh Abu'l-Hassan Nga Daui. Dikepung. Dan itu dicontohkan di masa Rasulullah S.A.W. bagaimana Rasulullah SAW dikepung oleh kaum kufar. Yang mereka sudah siap untuk apa membunuh Rasulullah S.A.W. di tempat tidurnya itu. Dan akan selamanya umat Islam mengalami seperti itu. Dan itulah bagian daripada ujian Sampai-sampai ada ungkapan Tidak ada sesuatu yang terjadi dari nabi, Terhadap Nabi-Nabi yang dahulu Dalam bentuk ujian-ujian yang begitu berat Seperti Nabi Ibrahim Yang dibakar ya, Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh penguasa Dan berbagai macam bentuk ujian Yang dialami berapa Nabi itu Semua itu akan terjadi dengan umat ini Sebagaimana kebaikan juga terjadi pada umat ini melebihi umat yang dahulu juga yang berbentuk apa? ujian. Contohnya dialami apa? ada siapa itu? Abu Muslim al-Khawlani yang ketika dibakar oleh Muslim al-Kadzab sekalipun dialami oleh Nabi Ibrahim tapi Allah berikan keselamatan kepadanya. Ada di antara umat ini. Maka itu juga terjadi dengan Al-Azmin Abdus demikian rupa oleh pasukan itu tetapi dia keluar dengan gagahnya dan menghadapi mereka ternyata apa yang terjadi sesuatu kekuasaan Allah berlaku begitu gemetarnya mereka menghadapi AS dengan wibawanya sebagai seorang ulama dengan tidak ada rasa takut di dalam dirinya ketika menghadapi mereka Sehingga kemudian dia berbicara kepada mereka. Apa yang kalian inginkan? Padahal yang kami serukan hanya untuk mengarah kepada kebenaran. Untuk membela umat. Sehingga kemudian mereka tak mampu berbuat apa-apa. Menghadapi al-ez bin Abdul Salam. Inilah sesuatu sekalian kekuatan ilmu itu. Makanya... Para ulama itu menyebutkan kekuatan ilmu itu melebihi kekuatan senjata. Kekuatan ilmu melebihi kekuatan senjata. Makanya jangan disepelehkan. Itu dicontohkan oleh Ibn Abbas. Pada saat kaum khawarij mengangkat senjata. Dengan keekstrimannya mereka itu. Meskipun judatnya itu. Baca Qurannya sehari hatam Qur'an kita buru-buru sehari sebulan juga untuk hatam ini sehari hatam Wah, ahli ibadah betul tapi ada apa penyimpangan dalam keyakinan menganggap orang berbuat dosa itu menjadi kafir orang berbuat dosa itu dianggap kafir keluar islam nah sesekalian ketika mereka sudah berkumpul menjadi satu kekuatan dengan senjatanya yang lengkap Ibn Abbas datang kepada mereka Mendebat mereka dengan ilmunya Untuk menyadarkan mereka itu Satu orang Ibn Abbas Menyadarkan Separuh dari pasukan Khawarij itu, 3.000 orang sadar Sementara 3.000 masih kekeh Dengan apa, keinginan dan Semangatnya itu Maka 3.000 orang yang pakai sejata itulah Yang diperangi oleh Ali bin Abi Anhu Dengan pasukannya Dan apakah kemudian Tidak ada korban, banyak korbannya tapi ilmu ketika dia menyadarkan 3.000 orang itu ada korbannya gak? gak ada korbannya justru mereka kembali kepada kesadaran justru mereka kembali kepada kebenaran makanya sesekalian jangan meremehkan sultanul ilmu kekuatan apa? ilmu yang itu jarang dipertimbangkan oleh orang jarang, jarang diperkirakan oleh orang sekarang ini justru Amerika itu kewalahan betul karena penyebaran ilmu Islam yang luar biasa kalau dibilang kekuatan senjata jauh kita. Tapi ilmu ini yang kemudian menyebar di kalangan mereka yang luar biasa. Tidak bisa mereka hentikan. Nah, karena itu sekalian kita berada dalam porsi bagaimana terus apa? Berupaya meningkatkan ilmu, menyampaikan ilmu. Karena itu bagian daripada kekuatan yang sulit untuk kemudian diredahkan oleh mereka itu. Sulit ditaksel oleh mereka itu. Ya? Dan ilmu itu akan menjaga orang itu. Di mana saja dia akan berbicara. Kalau mau digeledah, ada. Geledahnya apa ya digeledah. Kalau digeledah, nggak kelihatan. Kalau orang itu kemudian berpenampilan seperti orang bego umpamanya, nggak kelihatan. Kalau itu orang berilmu, nggak kelihatan. Begitu sederhananya ilmu ini luar biasa. Tapi pengaruhnya. Makanya para ulama ketika ke mereka itu menyampaikan satu nasihat, menyampaikan sesuatu apa yang ilmu itu akan kemudian membelakkan mata kemudian menjadikan mereka syahdu kemudian menjadikan satu perubahan yang luar biasa mungkin ilmu kita ini masih terbatas teman-teman di telinga habis itu lupa karena memang barangkali kualitas kita tidak seperti mereka ada kelemahan pada yang berbicara atau ada kelemahan yang mendengarkan atau dua-duanya Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk meminta kepada Allah Apa? Allahumma inni asyiduka ilman nafi'ah Wa qalban khashi'ah Wa amalamutaqabbala Wa lisanan zakirah Minta kepada Allah supaya ilmunya Menjadi bermanfaat Hatinya menjadi khusyuk Karena khusyuk itu ukurannya bukan banyak banyakkan ilmu tetapi dia menangkap ilmu itu sehingga merubah dalam dirinya menjadi lebih dekat kepada Allah sehingga kemudian dia akan berubah menjadi amal saleh ketika terjadi perubahan dalam amal salehnya dia akan selalu ingat kepada Allah dalam segala hal ingat Allah di mana saja dia berada luar biasa betul dan itulah yang menjadikan seorang itu hidupnya nikmat karena dia dalam kebaikan kebaikan kebaikan di mana saja dia beribadah الذين يذكرون ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk maupun tiduran makanya Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad Rasulullah SAW alaihi wasallam yadhkurullah fi Rasulullah sallallahu itu menyebut Allah dalam segala kondisi Kembali kepada masalah kita tadi, kondisi keimanan naik turun. Dan itu adalah merupakan satu hal yang apa? Yang lumrah. Dinamika keimanan itu. Tapi, kitanya yang harus sadar. Ketika naik, dorong itu. Ketika turun, tahan itu. Mendorong keimanan dengan ketaatan ketaatan Dalam amal-amal salih. Dalam halal yang dirudaya oleh Allah SWT. Kemudian menutup semua pintu yang dapat meruntuhkan ataupun apa menurunkan keimanan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah seperti yang tadi saya sebutkan, ada tiga hal yang beliau sampaikan. Untuk menjaga keutuhan keimanan itu. Apalagi sampai pada tingkatan kayak Al-Iz bin Abdul Salam. Masya Allah. Yang sebelumnya terjadi dengan al Imam al Auzai Juga seperti itu. Yang kemudian sudah beliau justru menggunakan apa kain kafan. Karena yakin akan disembelih, yakin akan dibunuh. Dan kemudian dia apa? Dia apa? Berserah diri kepada Allah SWT. Sehingga kemudian pada saat ditanya oleh penguasa itu. Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang aku lakukan? Terhadap apa ini? Pembantaian atau pembunuhan yang terjadi di masyarakatku. Kemudian beliau katakan. An fulan, an fulan, an fulan, kala Rasulullah SAW La yahlul damu murid muslimin Illa bi'ihda thalath Teruahkan riwayat Nabi Tidak alal darah seorang kecuali dengan tiga cara Ya Kemudian beliau menyebutkan apa An nafsu bin nafsi Nyawa harus dibahas dengan nyawa Kemudian zani. Orang yang sudah berkeluarga Tapi berzina Kemudian apa? Yang ketiga apa artinya kulit jamaah yang memfariq dai mereka yang kemudian apa mereka yang meninggalkan jamaah dan meninggalkan agamanya murtad ya kemudian kemudian mengatakan lihatlah perbuatan kamu apakah masuk dalam kategori itu atau tidak kalau kamu melakukan di luar itu maka sungguh kamu adalah orang yang zalim ya? dia sampaikan dengan ilmu luar biasa betul sehingga kemudian Justru penyampaian itu menjadikan gemeter si penguasa itu Sehingga kemudian dia dilepaskan Ditanya oleh murid-muridnya Kok bisa anda bisa melepaskan diri daripada orang seperti ini Padahal setiap kali ada orang berbicara Di depannya langsung dipenggal dipenggalahannya sama dia Kok bisa anda begitu Ya saya sambil berjalan Kami minta sama Allah Dan Allah kemudian berikan kekuatan padaku Sehingga aku melihat dia lebih kecil daripada lalat Sehingga di depanku dia begitu hina dan Allah jadikan aku di depan Dia begitu apa perwibawa. Kenapa itu? Karena ilmu sesekalian, karena dekatnya dia dengan Allah Swt. Nah, makanya ibnu Kasyyim memberikan tiga apa resep ini untuk orang bisa apa? Bisa menjaga kautanya itu. Yaitu yang pertama idha un'ima alaihi shakar. Kalau mendapatkan nikmat, hendaknya selalu bersyukur. Dan kita tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah. Berkurang nikmat dari Allah SWT. Setiap hari kita dapatkan nikmat itu. Nikmat apa saja? Termasuk nikmat apa? Tidur, nikmat bisa makan, nikmat bisa berbicara, nikmat banyak banyaknya nikmat. Tapi sayang, banyak orang kemudian tidak mensyukur nikmat itu. Yang ada adalah ngeluh aja. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan siapa yang mengeluh kepada manusia, maka sebenarnya dia telah melecehkan Allah SWT. Ya. Kenanya sekalian rasa syukur ini yang harus kita tumbuhkan untuk menjaga keutuhan keimanan itu. Ini bukan untuk diri saya saja, tetapi juga kita semuanya. Kemudian e, kalau kita lihat ukuran syukur itu, apabila seseorang dalam hatinya sadar bahwa nikmat itu berasal dari Allah, kalau dia sadar nikmat itu berasal dari Allah, maka dia termasuk apa kategori orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan nikmat itu dengan apa? Ucapan alhamdulillah sebagai satu bukti nyata rasa syukurnya kepada Allah diucapkan lisannya, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu dalam rangka mencari ridha Allah Swt. Maka seluruh yang kita dapatkan harusnya kita gunakan di jalan Allah Swt. Nah, itu bagian yang pertama sebutkan mukayyan. Itu yang tidak boleh kita lupa. Karena syukur itu setengah agama. Kemudian yang kedua, yang kedua, wa idza tulya sabar. Kalau diuji dia sabar. Setengah agama berikutnya adalah sabar. Kalau orang itu mempunyai dua konsep ini dalam hidupnya, dia akan tenang pasti hidupnya. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat ujian dia sabar. Karena hidup ini hanya mengandung dua hal. Ketika orang senang dia bersyukur. Ketika dia sedih dia sabar. Itu aja kondisinya. Kita akan bergulir seperti itu. Nah. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama? Kita diberikan nikmat bersyukur ataukah kemudian diberikan ujian dan bersabar? Itu akan sangat bergantung dalam Kondisi keimanan seseorang. Kalau Ibn Abi Aufah mengatakan laan on la amaf ashkur khairan limin an up tala fasfir. Ibn Abi Aufah mengatakan lebih baik saya itu mendapatkan nikmat kemudian saya bersyukur daripada saya diuji kemudian saya apa bersabar. Karena memang tabiat manusia itu senang apa senang nikmat. Tabiat manusia senang nikmat. Makanya sabar itu perlu apa? Perlu latihan. Kalau syukur nggak perlu latihan. Sabar itu perlu latihan. Makanya Allah gunakan dua bahasa. Isbiru wasabiru. Ya, karena itu perlu latihan. Nah, sekalian seperti dari nabi kan maniata sabar. Siapa yang menyabar-nyabarkan Allah berikan kesabaran kepadanya. Memang harus latih itu. Nah ketika kemudian kita Menghadapi dua kondisi itu Kita mempunyai konsep itu Dan kita tidak lepas daripada itu Namun yang ketiga ini masalah Inilah tema kita yang sedang kita bicarakan Yaitu Apa? Wa idha adnaba istagfar Kalau dia terjerumus dalam satu dosa Dia cepat kembali kepada Allah Dia minta ampunan kepada Allah Nah inilah yang, menja yang menjadikan manusia tidak lepas daripada dosa itu Karena Rasul mengatakan Kulubani Adam khata, khata Setiap manusia pasti dia berbuat kesalahan Pasti dia akan mengalami suatu dosa Tidak ada seorang pun yang lepas daripada dosa Mungkin dari matanya, mungkin dari lisannya Mungkin dari tangannya, mungkin dari yang lainnya Dia tidak akan terlepas daripada pengaruh dosa itu Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan singkirkan kalian dan Allah ganti kalian dengan manusia-manusia lain yang mereka berbuat dosa, dan kemudian mereka menyadari itu, dan kembali kepada Allah SWT. Artinya kita semua pasti berbuat dosa. Ya. Ada orang ingatkan, ya, akhi warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, minta ampun sama Allah. Kemudian dia bertanya, dosa apa saya emang? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ya sepertinya dia udah udah suci. Padahal dia cukup pada jazakallahu khair. Kenapa harus kemudian menolak kalau itu dinasihati. Makanya konsep yang ketiga untuk menjaga keutuhan keimanan ini adalah wa iza azna ba istaghfar. Kalau kemudian dia apa? Berbuat dosa, dia kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau saja Rasulullah SAW yang kemudian sudah terampun dosanya dalam sehari beristighfar antara 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Ya, sesekalian, karenanya kita perlu untuk apa menjaga keutuhan keimanan ini dengan uh, tiga hal yang sampai kami makayem dalam raka untuk menstabilkan sehingga tidak terjadi Suatu kegoncangan yang menyebabkan seseorang kemudian hilang keseimbangan. Ya, sesekalian itu barangkali. Uh, apa ini eh, Satu Nasihat kita bersama Untuk selalu dalam Kondisi keutuhan Dan menjaga keutuhan dan keimanan kita Insyaallah Kemudian dalam kesempatan ini kita akan Melanjutkan kajian Tauhid yang dimana Kita telah membicarakan Dalam kesempatan-kesempatan yang lalu Berkaitan dengan tafsir Tauhid yang kemudian Pada bagian terakhir Kita diperingatkan untuk Menjaga keutuhan tawheed Agar Kita Terjaga juga Harta, jiwa Dan e, Darah kita Dan perlu diketahui bahwa Seorang belum Benar tawheednya Kalau dia Tidak mempunyai sikap barok Terhadap kekufuran Ataupun kepada kemusyrikan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yaitu minasyirki, libsul halqa wal khayt wa nahwihima lirfa'il bala' aw Bab tentang masalah syirik. Yang kemudian syirik ini lebih spesifik ditekankan pada kaitan libsul halqa menggunakan apa uh, tali baik itu bisa di tangan ataupun apa di leher kalungkan itu bisa bentuknya apa eh, yang ditulis-tulis itu apa koin eh, yang ditulis-tulis yang kemudian digantungkan di tangan atau kemudian sesuatu yang apa ditulis-tulis dimasukkan ke dalam eh, kain kemudian disimpan bisa disabuk bisa apa di tangan dan lain sebagainya yang kesemuanya dimaksudkan untuk menolak balak, ya. Dan ini banyak digunakan oleh masyarakat kita dalam rangka untuk kekhawatiran mereka akan terkena balak. Ya, apakah itu dilakukan untuk e, ditaruh di rumahnya, atau kemudian ditaruh dalam diri orang itu sendiri, atau ditaruh pada anaknya? atau ditaruh pada binatangnya semua itu adalah merupakan satu kemusyrikan yang terlarang dalam syariat Islam sehingga untuk itu diperingatkan di sini untuk supaya tidak terjadi dengan kita dan juga dengan masyarakat kita kalau sampai terjadi maka harus dicabut harus kemudian dimusnahkan karena itu adalah merupakan bagian daripada kemusyrikan kita sudah berbicara panjang lebar waktu itu tentang masalah kemusyrikan. Syirik akbar yang kemudian menyebabkan tauhid seseorang itu rusak dan keluar Islam dan syirik asghar yang kemudian kategorinya apa ini dapat apa ini menggugurkan amal seseorang tanpa harus menggugurkan keimanannya. Tentunya kita telah harus berusaha untuk menghindari kedua kemusyrikan itu. Sebab menurut para ulama asyirkul as azghar, syirik yang kecil itu Ya, adalah merupakan dosa yang paling besar. Ya, dia merupakan apa? Dosa yang paling besar. Itu kalau syirik aswar. Bagaimana dengan syirik al aqbar? Ya, karena orang yang kemudian terkena suatu penyakit syirik itu berarti dia apa ini? Mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Makanya Imam Al Makrizi mengatakan. Mengabdi min غير الله فقد عباد الشيطانن. Al-Makrizi mengatakan siapa yang kemudian menyembah selain Allah, artinya dia beribadah untuk Allah, tapi juga untuk yang selain Allah. Kita solat untuk Allah, tapi juga untuk manusia. Maka itu berarti dia telah menyembah syaitan. Syaitan itu bisa juga dirinya sendiri, hawa nafsunya, atau orang lain, atau syaitan yang benar, yaitu iblis dan pasukannya itu. Kita sekelas sebentar kerana waktu azan, warakullahi wabarakatuh. Warakullahi wabarakatuh eh, sekalian Kenapa kemudian kita diperingatkan terhadap kemusyrikan ini karena keutuhan tawheed tidak akan dapat menjamin seseorang sampai dia menolak segala bentuk kemusyrikan itu. Kalau musyrik itu atau syirik itu syirik akbar berarti sebagaimana dinyatakan dikatakan para ulama adalah yaitu munafiq li tauhid, berarti menghilangkan tauhidnya itu sendiri. Kalau syirik azhar mereka bilang <tuh> al-munafiq li kamal tauhid. Ya, berarti menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi kalau yang pertama merusak tauhid, yang kedua adalah Mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Nah, di dalam syirik itu Mengandung banyak hal Yang itu Bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat Banyak-banyak Syirik doa Dia minta kepada selain Allah dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dia minta kepada Syekh Samman dia minta kepada, kepada selain Allah se Banyak-banyaknya itu termasuk minta kepada keris dan sebagainya kemudian ada syirik ut syirik yang berkaitan dengan ketaatan ketaatan kepada selain Allah dalam rangka melanggar Allah dan itu adalah bentuk daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang kemudian lebih menuhankan kepada apa? Pimpinannya, kepada tokohnya kepada ulamaknya kepada pendetanya yang kemudian bertentangan dengan apa ditetapkan oleh Allah s.w.t Kemudian juga ada syirik apa? Syirik nazar. Syirik nazar, yang di mana orang itu bernadar bukan karena Allah s.w.t Ada syirik tawaf. Syirik yang kemudian dilakukan dalam bentuk orang bukan tawafnya di depan Ka'bah, tetapi tawaf di atas di depan kuburan. Bahkan pernah kita membangun masjid di daerah daerah mana itu? Daerah Depok itu. Jadi sebelum pembangunan masjid itu mereka tawaf di sekitar masjid itu tujuh kali Kita ya. tanya tawaf apa itu? Ya, supaya berkah masjidnya Ditawafin tujuh kali Nasolullah al-fi'ah Dan itu adalah bentuk daripada penyimpangan Tidak ada tawaf kecuali di kaabah sana nah, Kemusdikan-kemusdikan seperti itu terjadi di masyarakat kita Kemudian syirik dalam bentuk sujud Sujud kepada selain Allah, makanya apa yang terjadi dengan orang tua dan saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Yang kemudian sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Itu syariat Nabi Yusuf. Tidak berlaku lagi dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah terlarang. Tidak boleh seorang sujud kepada manusia. Bahkan kemudian termasuk kategorinya sungkem-sungkem itu. Sujud di depan orang tua, sujud di depan ini. Tidak boleh itu. Karena itu adalah bagian daripada apa ketertundukan kepada setan Allah taala cukup dengan kita bersalaman, kita cium tangannya. Cium tangan pun masih ada dua pendapat. Ada membolehkan dan ada tidak membolehkan. Ya. Tetapi yang paling kuat sebagaimana dikatakan Imam Bukhari dan yang lainnya untuk penghormatan kepada orang tua kita itu boleh kita mencium tangannya. Tapi sampai kepada sujud seperti itu, seperti dilakukan oleh mereka suka sungkem-sungkem itu adalah merupakan bagian yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya. Kemudian uh, syirik dalam bentuk seher. yang dilakukan oleh para dukun-dukun itu banyak-banyaknya. Kemusyrikan-kemusyrikan seperti itu. Nah, termasuk dalam kategori yang kita bahas ini adalah syirik yang berkaitan dengan apa jimat-jimat. Ya, yang kemudian dijadikan apa ini bentuk penolak balak. Ya. Dan biasanya kalau kita perhatikan mereka itu sangat kuat kaitannya dengan apa? Dengan jin. Bagaimana Allah katakan: Inna ukhara inna ukhara dijalamil ansya uduna dijalamil jinifazadohum rohaka. Sebagian manusia yang berlindung kepada sebagian jin justru menambah mereka uh, apa ini? Membuat kesulitan. Sebab yang paling utama dilakukan oleh setan bagaimana menjadikan manusia ini musyrik kepada Allah Swt. Dan itu yang harus kita waspadai. Dalam segala bentuk keyakinan dan amalan-amalan kita itu. Supaya tidak terjumlah sedikitpun dalam kemuslikan baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian saudara sekalian, artinya kesempurnaan Tauhid adalah sangat bergantung dari kebebasan seseorang. Dari apa? Dari kemuslikan itu. Dalam bentuk-bentuknya yang tadi itu kategori apa? Syir akbar, Syirik taat, syirik doa, syirik tawaw, syirik nazar. Syerek apalagi dari seher syerek dalam bentuk apa e, cima-cima itu. Tetapi ada juga syerek yang kategorinya munafik amali tauhid seperti syerek yang terjadi di masa Rasulullah Sallam ketika orang mengatakan masha'allahu shayta'ya Rasulullah semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu wa Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu sambil kemudian meluruskan dan menghentak orang itu. Ajat al ajatanilla inn dan apa kamu menjadikan aku sebagai apa? Saingan bagi Allah? Qul ma syaa Allah wahda. Katakan semua ini hanya kehendak Allah semata. Menyamakan Allah dengan Rasulullah tidak boleh. Itu adalah syirik yang akan mengganggu kesempurnaan tauhid seseorang. Makanya kalau kemudian orang harus memuji atau kemudian seorang itu berterima kasih atas seorang itu mengakui umpamanya saya berobat kepada dokter yang ahli ini dan saya sembuh karena Allah kemudian karena apa pengobatan dokter itu jangan kemudian ini sembuh karena Allah dan pengobatan dokter itu, itu sudah kategorinya syirik tidak boleh Jika ini semua sembuh karena Allah kemudian karena bantuan si dokter itu Begitulah anda ketika bekerja, anda mendapatkan rezeki. Anda katakan, aku mendapatkan rezeki ini adalah merupakan karunia dari Allah kemudian dari bantuan si fulan. Jangan kemudian anda katakan, saya dapat rezeki ini karena Allah dan kemudian usaha si fulan. Karena itu adalah kategorinya sudah menduakan Allah, tidak boleh. Jadi manusia hanya sebab saja yang menetapkan apa? Allah Swt. Nah begitu pula di dalam ketentuan Bagaimana Sesuatu manfaat dan makbarat Semua kembali kepada Allah Tidak ada sama sekali penanan-penanan selain Allah SWT Makanya Pernah terjadi di Jakarta Di daerah Gajah ada itu Ada pohon yang tidak boleh di apa ditebang Dan kalaupun Boleh ditebang, masyarakat pun ketakutan Karena mengandung apa? Mengandung apa? apa mengandung bahaya menurut mereka so, nanti kalau motong bisa mati itu bisa kena jenis ini kena jenis itu akhirnya sama muda-muda Persis langsung dipotong itu ya nah itu berarti menunjukkan apa Hah? keteguhan tauhid anak-anak muda itu nama karisma itu harus dihilangkan itu karena itu akan merusak tauhid masyarakat di sekitar itu yang meyakini tentang apa Keangkeran tentang ee singitnya apa pohon seperti itu. Ya, itu ramai sampai apa? di berita-berita gitu. Berita, berita. Kemudian berikutnya pengarang membawakan ayat Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 38. Lihat surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'al ta man khalaqa wal ardh la yaquluna Allah qul afara'ituma tad'una min dunillahi in aradan ya Allah bidzurin Hal hunna kashifatud durri aw arada birrahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih kul hazbi Allah alayhi tawakkal alayhi tawakkalul mutawakkilun Kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi maka mereka akan mengatakan Allah Jadi sesekalian kemusyrikan yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu hampir sama dengan apa yang terjadi di masa kita yaitu mereka mengatakan kami tidak menyembah Berhala-berhala itu, kami menyembah Allah. Hanya kemudian mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu menjadi apa, penengah atau menjadi apa perantara kepada Allah S.W.T. Seperti yang kita lihat pada mereka yang apa, menyembah kuburan atau menyembah apa tempat-tempat yang dikeramatkan itu, mereka meyakini yang menentukan itu Allah, tapi melalui wali ini, melalui kuburan itu dan seterusnya. Ini bentuknya sama dengan masa itu adalah kemusikan makanya Abu Abbas menyebutkan kemusikan yang akan banyak terjadi dengan umat manusia berkaitan dengan kuburan karena itu yang yang pertama kali terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam ya makanya kemusikan ini akan banyak terjadi berkaitan ah dengan... menurut para ulama yang paling banyak berkaitan dengan apa dengan jenazah berkaitan dengan kuburan ya makanya uh, apa Upaya para ulama bagaimana mengembalikan tauhid itu, mereka sangat kuat kaitannya bagaimana mengembalikan keutuhan kuburan. Tidak lagi kemudian kuburan itu menjadi apa tempat yang dikramatkan. Makanya sekarang ini rumah yang dekat kuburan pasti apa jatuh murah, karena apa orang takut dengan angkernya kuburan itu. Tetapi kalau faraidumat ada una mendun lain, apakah kalian kemudian beritahukan kepada kami? Apa yang kalian serukan selain Allah Itu kemudian dapat memberikan sesuatu yang bahaya Selain Allah ya? Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memberikan bahaya Kecuali Allah SWT Ketika anda menghadapi musibah Ketika anda memperoleh satu kesulitan Siapa yang bisa memecahkan itu Apakah kemudian kembali kepada Tuhan-Tuhan itu Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyingkirkan semua bentuk musibah itu Kecuali Allah SWT Sekalian ada kejadian ini ditulis oleh seorang wanita yang mengalami kejadian itu. Saya ingat dia namanya Laila menulis kitab namanya latan Allah. Jangan kamu lupa kepada Allah. Wanita ini yang kemudian dia warga negara Prancis asal Maroko wanita Muslimah yang kemudian dia terkena penyakit kanker yang menurut para dokter dia dalam kondisi yang sangat apa ini eh, eh, mengkhawatirkan karena kanker kankernya kanker ganas. Kemudian oleh para dokter itu diperkirakan umurnya hanya tinggal 3 bulan. Karena apa? Kerasnya apa? Karena ganasnya kanker itu. Setelah dia sudah berusaha lewat dokter-dokter ahli itu di Prancis. Semua pendapatnya sama. Maka kemudian dia pasrah kepada Allah taala. Ya Allah kalau memang ini adalah merupakan satu takdirmu, saya terima tapi penentuan takdir itu bukan di tangan para dokter itu aku kembalikan kepadamu ya Allah maka kemudian dia pasrahkan dirinya dan dia berangkat menuju ke Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan sehingga kemudian dia laksanakan ibadah pada bulan Ramadan dan dia berniat untuk menunggu sampai haji <tuh> kalau seandainya kemudian meninggal udahlah berarti dia sudah punya niat untuk haji Ramadan berjalan Kemudian Syawal berjalan, Dulkaidah berjalan, udah tiga bulan, masuk Dulkheja, udah lewat masa kritis tiga bulan itu kan, tapi dia tidak merasakan apa apa lemah diri ataupun badan yang melemah atau kemudian kondisi-kondisi yang dikhawatirkan oleh para dokter itu, justru yang terjadi dia cuma sehat saja, ya, memang selama dia dia apa dia di sana itu dia berobat dengan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti minum air zam-zam, kemudian makan kurma ajwa sehari tujuh biji, ya, kemudian apa ini selain juga berdoa kepada Allah SWT. Setelah apa ini masa tiga bulan lewat, Masuklah waktu masa haji. Orang pada berdatangan haji, kemudian masuk dia ke apa ini tarwiyah, sampai selesai haji dia pun tidak merasa lemah badannya. Hanya dia putuskan untuk pulang Karena waktu sudah lewat masa kritisnya 3 bulan Dan dia tidak merasakan rasa sakit yang selama ini dia rasakan Dan benjolan-benjolan yang menjadikan dia apa ini Diindikasikan kanker ganas itu Sudah tidak dia rasakan lagi Hanya dia putuskan pulang Kemudian dia balik menemui dokter-dokter ahli yang kemudian Telah melakukan pemeriksaan kepada dia Dan dia buktikan Dia bawakan bukti-bukti hasil Robsonnya itu kemudian diraksan ulang, ya diraksan ulang dan kemudian oleh para dokter itu ternyata tidak ditemukan lagi penyakit itu, ya. Jadi saya sekalian, uh, Allah walam bisa jadi itu bentuknya seher, bisa jadi itu bentuknya adalah betul-betul apa penyakit, tetapi kemudian Allah angkat penyakit itu, Coba yang dialami oleh Nabilah Ayu baleserah, ya. Nah karenanya tidak boleh seorang itu putus asa. Kita ada kesulitan pasti akan ada jalan keluar dan pasti ada hikmahnya. Makanya tidak boleh kita melemah. Sebab ketika orang itu kena penyakit umpamanya dia melemah itu menambah parah dia. Karena mentalitas itu menentukan 50 sampai 60 peratus terhadap kualitas penyakit seseorang itu. Makanya 60% penyakit itu sebabnya apa psikis, ya karena apa perasaan takut, perasaan khawatir, ya jadi apa stres dan lain sebagainya itu. Sehingga karenanya kalau seorang itu tauhidnya benar, dia tidak akan kemudian mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian dia pasrah kepada Allah SWT. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi dengan mereka yang memang begitu kuat tawakalnya kepada Allah. Sambil berusaha untuk berobat yang kemudian Allah angkat penyakitnya itu, ya. Begitu pula dalam masalah rezeki, begitu pula dalam segala hal yang lainnya. Sehingga apabila ada sesuatu yang merugikan ataupun dirasa merugikan oleh seseorang, atau kemudian apa yang dirasa sesuatu yang menyulitkan, maka jangan lupa untuk kembali kepada Allah swt. Begitu pula kata Allah. Apakah ketika seseorang itu mendapat nikmat, rahmat, rahmat di sini ditafsirkan berkhasir di antaranya adalah kesehatan. Ya kebaikan-kebaikan, rezeki, segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada anda, itu adalah merupakan satu rahmat dari Allah Swt. Apakah ada seseorang yang mampu menahannya? Makanya seseorang kalau merasakan di dalam keyakinannya bahwa rezeki dia tak akan jatuh ke tangan orang lain, rezekinya orang lain tak akan jatuh ke tangan dia, maka dia akan merasakan nikmat dalam hidup ini. Dia akan mempunyai jiwa yang tamak tidak akan selalu apa timbul rasa dengki. Kenapa itu bisa berhasil kok saya enggak berhasil? Kenapa itu begitu dan begini? Itu akan menjadikan seseorang itu menjadi apa? Selalu tidak ada puasnya. Ya. Makanya yakini rezeki Anda tidak akan lepas ke tangan orang lain. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau kamu mendapatkan nikmat, adakah selain Allah yang dapat apa? Menghentikan nikmat itu?" Maka asas kalian dengan demikian ini adalah merupakan satu bentuk Uh, penghinaan oleh Allah kepada mereka yang mengakui adanya kekuatan selain Allah yang kemudian Allah katakan qul hasbi Allah katakan cukup bagi kami Allah dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dia akan dimasukkan ke dalam api dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah Allah dan sebaik-baik apa apa pembela karena itu Ustaz sekalian upaya untuk selalu mengembalikan kepada Allah adalah merupakan bagian daripada keutuhan tawhid seseorang, sehingga tidak boleh ada keyakinan rasa takut kepada selain Allah, termasuk kepada kemungkinan kena bala, kemungkinan kena musibah dan sebagainya, sehingga kemudian orang itu mencari jalan melalui apa bentuk cimat-cimat itu, yang kemudian mereka gunakan dalam rangka untuk menolak bala, yang kemudian itu adalah merupakan satu bentuk kemusyrikan, termasuk diantaranya adalah menanam kepala kerbau. Ya, kian banyak kita temukan ketika perusahaan mau dibangun, maka kemudian di sana ada tanaman kerbau. Rupanya ada dasarnya, ada dalilnya, ada dalilnya begini. Hadis ini buat Abu Dawud, tapi hadisnya Abu dan oleh para ulama dikatakan hadis ini tidak bisa dipakai meskipun oleh sebagian orang ini bisa dipahami salah. Padahal hadis itu tidak seperti itu maknanya. Rasulullah mengatakan ini hadis apa ini? Mursal dari Abu Dawud kan hadisnya Thaif takhrid oleh Al Albani ihrutu fa inal hartha mubarak rujula apa ini tanah itu untuk apa, -apa? membrojil itu apa e mengolah tanah yang untuk jadi apa sawah itu laksanakan pengelolaan sawah itu wa'firu fihi minal jamajin dan perbanyaklah kamu dengan apa tengkorak-tengkorak nah oleh sebagian orang ini dipahami tengkorak kerbau kemudian ditashrifkan sendiri. Ada tengkorak apa? sapi dan sebagainya. Padahal maksudnya bukan begitu. Yang pertama hadisnya dhaif. taruhlah hadisnya benar. Tarullah hadisnya benar. Maksudnya apa ini? Bukan suruh nanam kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi, bukan. Banyak bersedekah dengan memotong binatang. Ya. Potonglah binatang, sedekahkan itu kalaupun hadisnya saya ternyata hadisnya la'if enggak bisa dipakai. Jadi enggak ada kaitan peresmian ini dengan kepala kerbau dengan kepala ini bahkan itu adalah apa? kemusyrikan, ya. Itu adalah kemusyrikan. Karena itu uh, uh, tidak ada alasan untuk kemudian menafsirkan hadis itu dengan sesuatu yang salah seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat. Dan itu adalah pertentangan dengan syariat Islam tentunya, karena memang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada contoh dari para Rasulullah dengan bentuk yang seperti itu, sehingga kemudian banyak orang memahami salah terhadap riwayat itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, mantah Allah kau wukila ilai. Siapa yang menggantungkan sesuatu, biasanya orang itu akan bergantung dengan sesuatu itu, ya. Saya pernah e, mendapatkan anak-anak muda e, yang satu begitu percayanya dengan abang, dengan jimatnya itu, karena dia dapat dari kakeknya atau siapa gak tahu. Kemudian yang satu lagi nggak percaya. Ya. Kemudian mereka bertarung. Saya bikin minyak panas ini, kata dia. Saya bikin minyak panas. Jadi begini begini abang, oplosan minyak punya kayak kayu putih, tapi yang panas betul dia bikin oplosan sendiri. Katanya punya jimat, saya coba saya siap, kamu gosokkan itu sampai habis pada badanku. Ya, tapi kalau saya bertahan atas dasar jimat ini, ya kamu harus bayar uang sama saya. Nah, akhirnya dia yang ini mengatakan, ya waktu itu belum ngerti tahu itu nggak, ya menyaksikan juga saya karena waktu itu belum ngerti tawahid kemudian anakmu dia mengatakan iya saya akan bayar 100 ribu kalau kamu mampu bertahan sampai habis ya udah mulailah Dia ya, buka baju dia pegang jimatnya begitu mulai dioles-oleskan kalau saya pegang panasnya luar biasa memang jadi memang bikin ini anak nakal ya untuk apa untuk apa untuk nyakitin orang lain gitu, memang nakal ini. Nah ini dipraktekkan dengan orang pakai jimat ini. Dia pegang jimat ini dimasukkan, ditaruh apa minyak panas itu. Wu uh, tuh saya lihat keringetan, netes matanya. Akhirnya sambil digosok gitu, rupanya dia merasa lecet. Dia merasa lecet dan dia nggak bertahan dengan jimatnya itu. Kata dia malah curang kamu, terlalu keras gosoknya sampai lecet kata dia. Nah, dengan begitu dia sudah tidak mencar lagi dengan jimat dan seletnya. Nah, ini adalah bentuk daripada kebohongan jimat yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi, Saudara sekalian, uh, sebenarnya itu semua penipuan. Kadang-kadang apa? sugesti seseorang, wah ini akan dapat apa menolak bala atau segala macam. Belum lagi, sudah syirik, kemudian dia membayar lagi kepada orang yang bikin seperti itu. Makanya itu biasanya ada dalam buku-buku mujarobat ya buku-buku alhikmah yang kemudian mereka ambil dari situ dan biasanya tulisan-tulisan yang tidak jelas, potongan-potongan huruf ya. Karenanya e, itu semua dalam bentuk apa jimat-jimat yang terlarang yang tidak boleh kemudian dijadikan e, gantungan bagi seseorang untuk e, menolak bala ataupun mendatangkan apa kebaikan. E, sama juga kemarin saya lagi berjalan ke Jawa Timur itu di apa ini di base itu uh, bertemu dengan seorang anak muda. Kemudian dia nanya, "Pak, saya ini nganggur. Bapak barangkali ada pekerjaan." Oh ya? Uh, kenapa kamu harus jadi pekerja? Kamu kan bisa usaha sendiri. Kamu kan udah sekolah, udah apa. Dia ya, tuh enggak punya modal. Memang pekerjaan itu kalau mau kerja harus pakai modal. Saya ajarin bagaimana untuk apa? Bisa berusaha. Kamu begini-begini yang gampang-gampang aja saya ajarkan, ya dan itu lebih berhormat daripada kamu jadi pegawai karena kamu akan usaha untuk maju saya bilang gitu tapi pak bagaimana tentang penangkal apa penangkal balaknya atau yang mendatangkan habar rezeki sebab kalau di tempat kami biasa pak kiai kia itu ngasih kayak gituan pak ini untuk mendatangkan apa keuntungan sekaligus untuk menolak balak nah itu syerik kita Ya, persis seperti itu kejadian dalam perjalanan kemarin itu anak muda, yang saya katakan itu syirik itu tidak boleh, calon kamu pegang itu jangan kamu pakai itu begitulah terbelenggunya, sehingga orang itu akhirnya pada jadi pengangguran gara-gara cuman apa siapa pegangan seperti itu, nasolah Allah ah, ya. hanya dia berterima kasih dan kemudian kita berpisah nah sekalian di masyarakat kita yang seperti itu kan banyak sekali ya dan itu berkaitan dengan kerusakan Tauhid kalau sampai seseorang melakukan hal seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Kalau anda cek ini, ya mungkin barangkali kalau yang mau bikin apa ini project paper, boleh ngecek itu. Pakai apa? Studi lapangan, ya. Warung-warung yang menggunakan apa? Pelaris itu, ya. Warung-warung yang menggunakan pelaris itu bisa jadi studi lapangan itu. Ya, yang bagian akhir yang mau nulis project paper, silakan itu. Yang masih kosong judulnya, boleh itu meneliti itu. Sejauh mana warung-warung yang di sekitar Pondok Melati ini menggunakan jimat-jimat? Ya, kamu bisa datangi satu-satu warung itu. Ya, mudah-mudahan nggak disiram air panas sama orangnya itu. Tapi itu adalah merupakan satu penelitian, Pak. Ini dari Al Islam, Pak, laki meneliti gitu ya. Boleh saja Insya Allah mereka nerima itu. Jadi sekalian eh, itu sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Makanya kita perlu untuk eh, apa? Uh, mengajarkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, karena itu adalah bagian daripada kemuslikan yang dapat merusak keutuhan ta'awhid. Uh, ada orang mengatakan, tapi kadang-kadang manfaat kita gunakan itu ternyata pembeli banyak, ada begitu, ya kan? Dia merasa ada manfaatnya. Sebagaimana ada orang yang berangkat ke dukun dia berobat ke kedokun, dia merasa lebih seger tadinya saya lemas pak tapi setelah ke kedokun itu saya jadi seger pak Hah? bagaimana jawabnya itu? ini penjelasan parolah mengatakan itu persis ibarat seperti khamer yang oleh sebagian orang dianggap ada manfaatnya tetapi madoroknya lebih lebih besar padahal hakikatnya tidak ada manfaatnya khamer itu tidak ada manfaatnya tetapi oleh sebagian orang dianggap itu mengandung manfaat untuk mendinginkan untuk apa? anget-angetan segala macam. Iya. Oleh sebagian dianggap manfaat. Padahal enggak ada manfaatnya sama sekali. Persis seperti itu gambarannya. Yang mereka yang kemudian bergantung dengan cima-cima itu ibaratnya seperti apa? orang yang menggunakan khamar itu sehingga sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali justru dia terperangkap dengan kerusakan ter keutuhan hatinya. Dan itu jelas lebih berbahaya dari manfaat yang dia dapatkan kan? Ya, Memang kadang-kadang syaitan membuka jalan Seseorang itu merasa Terpuaskan Dengan apa yang dia alami itu ya, Sehingga dengan itu maka kita harus Kita harus apa? menolak semua itu Karena sebenarnya hakikatnya Bukan hanya pada manfaatnya tetapi Cara yang ditempuh itu sudah Suatu bentuk kemusyrikan Sehingga hasilnya pasti tidak ada manfaatnya Makanya Kaidah yang harus kita pegangi Semua yang dilarang oleh Allah Apalagi yang besar-besar kait tawhid ini pasti merugikan pasti tidak ada untungnya ya, pasti kemudian merusak itu sesuatu kepastian suatu aksioma begitu pula yang diperintahkan oleh Allah pasti manfaatnya ya, yang dilarang pasti mudaratnya itu satu kepastian yang tidak boleh kemudian kita apa kita lewatkan kemudian qala an imran bin husain ana nabi sallallahu alaihi wasallam ra'al rajulan fi yadihi halqa min sufr fa qala ma hadhi qala min wahina fa qala fa innaha la taziduka illa wahnna fa innaka law mutta wa hiya alayka ma ahmad bin sallallahu dari imran bin husain wa nabiy melihat seseorang di tangannya itu ada ikatan apa jampi-jampi kemudian Rasul mengatakan apa itu ya biasanya ditaruh di sini ya ditanya apa itu kata dia ini untuk menghilangkan penyakit wahina yang melemahkan. Jadi menurut keyakinan jahiliyah dulu di sini ini ada saraf, ada apa ini otot atau apa? Uh, urat yang antara apa pundak sampai sampai apa? pergelangan ini. Ini adalah bagian yang paling banyak melemahkan orang laki. Tidak terjadi dengan perempuan, makanya yang menggunakan cimat-cimat yang ada di tangan itu di masa jahiliyah itu adalah orang lelaki, tidak ada perempuan. Ya, karena mereka ingin untuk menjaga jangan sampai apa uh, urat ini akan terganggu menjadi lemah, sehingga nanti dia tidak bisa bekerja. Maka dibikinlah apa bentuk cimat itu supaya tidak terjadi kelemahan itu. maka Rasul mengatakan nzha. Kamu cabut itu. Nah ini pendidikan yang diberikan Rasulullah. Kamu cabut itu, langsung cabut. Fa'inna ala tazidukailawhana. Sesungguhnya yang kamu lakukan itu justru menambah kamu melemah. Kenapa melemah? Karena ada rasa takut tadi. Karena sudah tidak bergantung lagi kepada Allah, tapi bergantung kepada kepada apa? Kekuatan dirinya sendiri. Enzah lepaskan itu, kembalikan kepada Allah. Jangan kembali kepada kekuatan itu. Ini adalah syirik. Nah begitu pula kalau ada seseorang meyakini ada kekuatan lain selain Allah, ya, umpama kekuatan tsunami, ini disebabkan karena kuburan Walio Shah yang marah karena orang-orang yang minum khamr di depan kuburan itu umpamanya, berarti mereka meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang dapat melakukan sampai terjadinya seperti tsunami itu. Nasehatullah Alaihi, ya. Jadi tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah Haulah, Walakewata, Illa Billah. Ini adalah bagian dari keutuhan Tauhid Fa inna kalau mutta wahyaa alaika maaflah taabada. Kalau kamu sampai mati kata Rasulullah. Sementara keyakinanmu masih seperti itu masih menempel di badanmu itu, kamu tidak akan pernah beruntung sama sekali. Ini peringatan dari Rasulullah. So, sekalian ada sini penting sekali untuk menolak segala bentuk timacimat kemudian bentuk apa keyakinan-keyakinan yang biasanya digantungkan dalam apa ini kehidupan manusia yang itu bisa bentuknya kalung, bisa bentuknya apa kelang uh, bisa bentuknya yang ditaruh di sabo bisa dalam bentuk-bentuk lain yang di sana mereka tulis tulisan-tulisan yang seringkali kalau dilihat itu enggak jelas Syekh Utsaimin pernah membuktikan ketika ada seorang dukun besar dari Afrika kemudian dia bertobat kemudian dia menunjukkan bahwa dia mendapat dari gurunya tentang jimat itu dan kemudian dia gak pernah tahu apa isinya akhirnya dibuka di depan saya itu ya, ketika dibuka ternyata isinya apa? kotoran binatang nasallallah azim ya? jadi sebenarnya itu penipuan semuanya itu Orang enggak berani takut buka karena memang dia ancam. Jangan kamu buka. Kalau kamu buka kamu celaka. Ah, hanya dipegangin aja. Takut dia. Ya. Nah, suka kemudian orang kalau dia takut sama Allah, hanya takut kepada selain Allah. Ya. Sama sama ketika orang itu tidak berharap kepada Allah, maka dia berharap kepada selain Allah. Maka jangan pernah kemudian rasa takut itu kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Nah, kemudian yang perlu di diambil pelajaran ini karena riwayat ini dari Imran bin Husain. Menurut riwayat-riwayat yang lainnya, riwayat Al-Hakim dan yang lainnya bahwa sebenarnya peristiwa ini terjadi dengan Imran bin Husain sendiri. Karena riwayat Imam Hakim mengatakan, "Dakhaltu ala Rasulillah wa fi adudi halaqatu safar." Saya masuk ke Rasulullah dan di tanganku apa nama ini? Apa nama ini, Pak? Bukan pergelangan ini apa nih? Tempat, ha? lengan. Ya, di tangan lenganku ini ada apa? Ada ikatan seperti itu. Berarti ini langsung dialami oleh Imran bin Husain. Berarti pada saat itu dia adalah melaksanakan apa? Amalan jahiliyah, padahal dia kemudian menjadi sahabat yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Imran bin Husain? Ketika kemudian terjadi ini, maka Rasulullah suruh lepaskan dia, suruh cabut dia, maka dia pun cabut. Kemudian Rasulullah saya ingatkan, "Jangan kamu pakai lagi." Karena kalau kamu meninggal dalam keadaan itu ada di tangan kamu, kamu tidak akan pernah apa? selamat. Nah, assalamualaikum. Maka Emran Al Husain itu terus kemudian dia belajar terus sama Nabi, dia belajar terus sama Nabi, sampai pada tingkatan uh, karena dia ini agak terlambat apa ini masa Islamnya, yaitu pada perang, perang Khaybar. Kemudian dia belajar sama Nabi. Sampai satu saat satu dia mengatakan, Ya Rasulullah, kenapa kalau saya itu dekat Anda, saya ngaji sama Anda, saya dengar kenasihannya-kenasihannya Anda, itu surga itu seperti saya mau raih. Ini penting sekali ini. Bagaimana kalau kita itu dalam pengajian, sepertinya terlihat surga itu, dan amalan kita mau kita raih itu surga itu. Ini dialami oleh Imran Hussein. Kita ini malah ke waktu pengajian tadi ngantuk ada pikirannya melayang kemana-mana di ya, atas ya, ini lihat Ustaz tapi pikirannya kemana-mana ya, ada yang seperti itu ada macam-macam nah bagaimana kalau kita bisa mencapai seperti emran ini pikirannya begitu terkonsentrasi sehingga surga itu seperti dia mau raih tapi sayang ya Rasulullah, dia jujur ketika saya keluar ketemu keluarga, ketemu masyarakat semuanya berubah imannya menurun perilakunya tidak seperti yang diharapkan pada waktu pengajian tadi itu. Ya kan? Biasa kita pun seperti itu. waktu pengajian semangat mantuk-mantuk, Allah Tapi kalau ada keluar lain lagi. Ya? Nah, sesekalian maka Rasulullah mengatakan kepada Imran, "La'un ta'ala halik la safahatkal malaika." Kalau kamu dapat mempertahankan kondisi keimananmu seperti kamu berada bersama aku, kamu akan dijabat tangannya oleh malaikat. Ucapan ini dipekali betul oleh Imran Ibn Husayn. Kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala kondisi. Hatta sampai pada saat dia menikah malam tahun pertama kali, malam, malam pengantin baru. Kemudian terdengar suara jihad, jihad, jihad. Dia tinggalkan istrinya dan dia berangkat jihad dan termasuk yang terbunuh dalam peperangan hari itu. Sehingga Rasulullah mengatakan ketika melihat sekian banyak orang terbunuh Dia menemukan Imran al-Hussein ini Sehingga Rasulullah mengatakan tanyakan sama istrinya Aku melihat dia sedang dimandikan oleh malaikat Ketika ditanyakan sama istrinya Ternyata Imran al-Hussein ini baru pengantin baru malam pertama Ya, ya. Ada riwayat yang Han Tola ada yang juga menyebutkan Imran al-Hussein Nanti bisa dicek lagi Ala kuli hal sampai kemudian dia ini apa, eh, apa eh, mengalami suatu kondisi yang seperti dikatakan Rasulullah dijuluki oleh se seorang yang apa dijabat tangannya oleh malaikat mungkin saya salah kalau yang apa yang eh, dengan istri yang pengantin baru itu hantalah yang pasti hantalah betul tapi Ibrahim Hossain ada riwayat seperti itu nanti boleh dicek tapi yang pasti Ibrahim Hossain adalah disebutkan oleh Rasulullah orang yang dijabat tangannya oleh oleh malaikat karena dia selalu menjaga Keimanannya pada saat dia apa keluar dari dari pengajian itu. Nah kemudian saudara sekalian peringatan rasulullah SAW untuk menghindari sama sekali karena kematian yang disebabkan oleh kemusikan menjadikan seseorang apa tidak akan aman dari pada rusaknya tauhidnya itu. Nah dengan demikian maka kita perlu untuk menghindari segala bentuk yang dapat merusak keutuhan tauhid ini. Kemudian saya lanjutkan uh, riwayat berikutnya dari Uqbah bin Amir marfu'an man taallaqat tamimatan wa ta fala wada Allahu lahu wa fi asharak dari Uqbah bin Amir marfu'an sana marfu' bahwa barang siapa yang menggantungkan cima-cimat itu maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Barang siapa menggantungkan wada'a ini bentuk daripada uh, seperti kerang gitu ya hasil daripada lautan yang biasa digunakan oleh para dukun, karena itu dianggap sebagai tempat untuk bersemunya jin ya, biasa digunakan dalam bentuk apa? kerang-kerang gitu yang itu dijadikan jimat oleh mereka maka siapa yang menggunakan itu, maka Allah akan putuskan orang seperti itu dan kemudian siapa yang menggantungkan apa ini eh, jimat, maka sama berarti dia telah melakukan suatu kemustikan nah peringatan ini menjadi uh, jelas bagi kita sehingga kemudian uh, tidak ada seorang pun dibolehkan untuk menggunakan jimat-jimat itu meskipun ada satu pendapat di kalangan madhab syafi'i ya, kalau kemudian jimat itu mengandung tulisan-tulisan yang gak jelas ya, kemudian eh, apalagi bacaan-bacaan yang tidak ditulis dalam bahasa Arab yang yang konkret atau terputus-putus itu, maka itu terlarang mereka bilang namanya kharzat atau talasum. Tetapi kalau kemudian tulisan-tulisan itu dalam bentuk bacaan Quran itu adalah dibolehkan. Pendapat ini sangat lemah sekali karena dia membuka jalan kepada apa? Karena itu ada komentar bagus sekali dari uh, Ibn Arabi Al-Maliki. Ya, pendapat daripada ulama Maliki dia mengatakan kalaupun ada yang berpendapat boleh menggunakan bacaan-bacaan ayat Al-Quran untuk kemudian sebagai penolak balak, maka itu adalah tidak sesuai dengan sunnah. Itulah tidak sesuai dengan, dengan sunnah. Dan karena itu tidak ada pembenaran dalam sunnah. Kecuali kalau dibaca. Artinya dalam bentuk rukiyah. Insyaallah kesempatan yang akan datang, kita akan lebih banyak bicara masalah rukiyah. Dan apa syarat-syaratnya, sehingga kita dapat menghindari bentuk rukiyah-ruqiyah yang apa? yang tidak dibenarkan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kemudian adanya pendapat yang mengatakan bolehnya menggunakan apa ini jampi-jampi ataupun cima-cima tetapi -cima, atau selama menggunakan ayat al Quran itu sebenarnya oleh para ulama yang cukup banyak jumlahnya kategorinya terlarang karena itu kategorinya sedjda raik menutup semua pintu supaya tidak terjadi kemusikan dan itu pun tidak ada dasarnya dalam sunnah karena Upaya untuk menangkal itu dilakukan dalam bentuk bacaan bukan dalam bentuk tulisan. Karena kita tidak boleh menggunakan itu dan kemudian kita, kalaupun menggunakan boleh dalam bentuk bacaan yang namanya nanti rukyah. Makanya Rasul mengatakan ridu alay rukhakum laba' sa menarukah malam yakin fi ashir. Rasul mengatakan, coba aku lihat bagaimana rukyah rukyah kalian. Rukyah ini adalah bacaan Quran yang ditujukan kepada orang yang sedang mengalami satu kesulitan apakah penyakit, apakah gangguan jin atau yang lainnya atau dengan bacaan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika kemudian Rasulullah melihat ruqyah itu tidak mengandung syirik maka Rasulullah benarkan tetapi tidak ada satu pun riwayat yang membenarkan untuk dibuat gantungan, dibuat apa? Makanya banyak para ulama yang melarang ya apa? gantungan-gantungan ayat itu untuk menolak balak Tetapi ada kemudian membolehkan Ketika kemudian digantung di rumah itu Dalam rangka untuk mengingatkan Atau terjadi perbedaan pendapat Ada yang melarang sama sekali Karena itu akan menjadikan apa ayat-ayat sebagai penolak bala. Dan kalau itu terjadi maka itu tidak boleh Karena itu bagian dari kemusyrikan Kalau kemudian dimaksudkan itu Untuk mengingatkan Maka ada pendapat ulama yang membolehkan itu Meskipun begitu Dihindarkan itu akan lebih baik ya Dihindarkan lebih baik itu bersakit ya. Dibantuin Diamillah Ya Walaikum fikum, wabarakatuh InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kesempatan lain eh, Kelanjutan tentang masalah Bab yang berkaitan dengan apa Rukad dan juga Tamaim InsyaAllah eh, Allah Taala memberikan waktu dan kesempatan buat kita sekalian eh, Sebelum acara ini Kita tutup barangkali ada pertanyaan -tanya. Memang kita tadi mulanya Lebih awal sehingga menutupnya juga kan? Lebih awal Ya, Bagaimana hukumnya Taat kepada Hukum yang dibuat oleh. Hukum ini kita untuk memperbaiki hasil tanaman, tu ya. Seperti untuk kita menghasilkan sesuatu tanaman. Ia sekarang ini. Lanjut nanti lain-lain Ya, bagaimana hukumnya taat kepada hukum yang dibuat oleh manusia? Kemudian kita taat kepada hukum itu. Bagaimana hukum membuat syariat tanpa ada penghalalan? Jadi sahabat sekalian hukum buatan manusia ini ada dua macam, ya hukum buatan manusia ini ada dua macam. Yang pertama hukum yang dibuat dalam rangka menyaingi syariat Islam, dalam rangka menentang apa yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat Allah. Mempunyai zina itu adalah haram, sementara hukum manusia menetapkan zina itu boleh. Maka perbuatan seperti ini adalah kategorinya kufur, ya. Dan hukum itu sendiri adalah syirik, karena menetapkan satu hukum perlawanan dengan hukum Allah Swt. Ya. Tetapi ada hukum yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia untuk kemaslatan manusia, Dan tidak ada larangan dalam syariat, dan itu dibolehkan. Seperti umpamanya. Hukum yang dibuat oleh polisi dalam mengatur lalu lintas itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Supaya orang tertib dalam berjalan, supaya orang kemudian antri antara lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah itu. Ya. Nah, seperti itu untuk kemaslahatan umat manusia. Jangan kemudian ah ini kan hukum manusia merah, jalan aja, tabrak kamu. Ya. Ini adalah kan satu yang sepakatnya untuk apa ini ketentuan hukum buat manusia yang tidak kemudian bertentangan dengan syariat Allah, ya karena itu, uh, nah orang yang membuat hukum ketika hukum itu dibuat bertentangan dengan syariat Allah, maka dia telah menempatkan diri menjadi pesaing bagi Allah Swt, ya dan itu dia dalam bahaya, ya karena memang mereka apa menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Swt, ya. Amalahum syuraka syara'u menadini malam ya'zan biilla Apakah mereka telah menjadikan sekutu-sekutu untuk menetapkan hukum yang tidak diizinkan oleh Allah SWT termasuk dalam bentuk yang dihalalkan oleh Allah diharamkan yang diharamkan dihalalkan kalau itu terjadi maka itu adalah satu kemusyrikan sebagaimana yang terungkap oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121 yaitu tentang satu hukum saja di mana Allah Swt melarang umat Islam untuk menyembelih sembelian selain apa atas nama Allah. Walakaulah memalamiat Qur'an Asmaul Husna. Wa inna la fisa. Wa inna Shayatin la yahuna ila uliayhim. Liujali Wa ina taatumuhum. Innahum la mushrikin. Jadi itu adalah satu bentuk kemusyrikan dalam antaran tadi disinggung kepastian berbuat dosa. Dalam Al-Qur'an maupun hadis banyak menjelaskan hukumnya hukuman sebagai balasan bagi pelaku dosa. Misal potong tangan, cambuk, kisah dan sebagainya. Apakah hukuman tersebut sebagai syarat diterimanya tobat? Ya, syaratnya manfaat. Bagaimana jika hukum tersebut belum bisa dijalankan? Jadi Saudara sekalian, hukuman itu ada dua. Hukuman yang telah ditetapkan ketentuannya. Seperti membunuh harus dibunuh. Setelah terbukti di pengadilan. Atau kemudian mencuri yang kemudian men men men apa ini, e memenuhi kadarnya. Dan kemudian diputuskan oleh hakim Maka diputuskan untuk dipotong tangan. Maka dipotong tangan. Begitu pula ketentuan-ketentuannya sudah pasti. Yaitu hukum apa kisos. Namun ketika terjadi yang kedua. satu pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukumnya. Ya suatu pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukumnya. Umpamanya apa ini e, seseorang meninggalkan sholat terledor. Enggak ada ketentuan hukum yang siapa kan orang itu. Ya. Maka itu kembali kepada ijtihad imam. Kembali kepada ijtihad imam untuk menetapkan hukum itu. Sehingga orang itu yang penting bagaimana dia jera. Jadi hakikat hukum itu tujuannya supaya orang itu apa? Jera dan kemudian menghentikan orang lain untuk tidak berbuat yang sama. Jadi hakikat hukum itu adalah bagaimana orang itu menjadi cerah dan menghentikan orang lain untuk tidak berbuat yang sama. Makanya Allah katakan wa felkisasi haya tunyaa ulil alba. Namun ketika kemudian orang itu sudah dilaksanakan hukum kisasnya, berarti dalam dosa yang dia lakukan itu telah selesai telah selesai. Artinya apa yang kemudian dia lakukan, umpamanya dia berzina, dia berzina itu menyebabkan dia dihukum rajam. Maka di hadapan Allah orang itu dalam hukum perzinahannya sudah selesai karena sudah dilaksanakan dalam hukum rajam. Makanya Rasul mengatakan kalau kalian berbuat dosa yang itu ada hukumannya, selesaikan di dunia. Sebelum akan ada penyesalan akhirat dan itu akan memberatkan lebih daripada yang terjadi di dunia. Jadi ada hukum yang ada ketentuannya, ada yang tidak ada ketentuannya. Yang tidak ada ketentuannya dikembalikan kepada hakim, kepada penguasa yang menjalankan hukum Islam. Nah, ketika kemudian ada kejadian juga itu, ketika orang itu kemudian e, dirajam. Pas Khalid yang melempari batu itu Karahnya muncrat ke apa? Kebuka dia Kemudian dilaknat oleh Khalid itu Ya, Kemudian Rasul mengatakan Jangan kamu melaknat dia Sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah Yang kalau tobatnya dibagi Dengan 70 orang di Madinah ini Akan lebih bagus tobatnya dia Karena tobat yang disertai dengan Hukuman Jadi itu berarti hukuman itu sudah menjadi apa? Tobat bagi orang itu kemudian bagaimana kalau kemudian hukuman itu tidak terjadi seperti kita di wilayah hukum yang tidak menjalankan hukum islam orang berzina, orang mencuri orang melakukan perbuatan kisos apa ini perbuatan yang menyakitkan dalam bentuk memukul dan seterusnya, tidak ada kisos bagaimana terjadinya seperti itu kalau itu berkaitan dengan hak Allah maka dia cukup bertobat kalau itu berkaitan hak manusia maka dia harus kembalikan kalau itu menjadi pembayar dia ngambil uangnya orang, ya kembalikan uang itu. Tapi hukum potong tangannya nggak terjadi karena tidak berjalan hukum Islam itu. Cukup dia bertobat kepada Allah dengan tiga syarat, yaitu apa? Menyesali atas perbuatan itu, kemudian apa? Ha? Sebelum tidak mengulangi, apa? Meninggalkan perbuatan itu, dan kemudian ketiga apa? Tidak mengulangi lagi dan yang keempat berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Itu syarat taubatnya. Makanya ketika kemudian Ibnu Abbas ditemui oleh seorang anak muda. Dalam riwayat Bukhari dalam Sahih al-Bukhari yang orang anak anak muda ini mengatakan bahwa saya telah meminang seorang wanita. Kemudian wanita itu menolak pinangan saya. Tapi ketika diminta oleh orang lain dia terima. Saya kesel, saya bunuh sekalian biar dua-duanya enggak dapat. Maka sekarang saya mau taubat, gimana caranya? Kata Ibn Abbas, apakah ibumu masih hidup? Dia bilang tidak, sudah meninggal. Kalau begitu tinggalkan tempatmu itu dan pindahlah kamu ke tempat sana yang bisa kamu apa bertaubat dan menjaga taubatmu itu. Kemudian murid Ibn Abbas bertanya kepada Abbas, kenapa engkau kemudian menyuruh, kamu menanyakan ibunya? Kata Ibnu Abbas tidak aku dapatkan sesuatu yang dapat mengampunkan dosa seseorang melebihi baktinya seorang kepada ibunya. Artinya dengan peristiwa dosa yang dilakukan, kalau dia nanti bisa bakti sama ibunya, bisa mengampunkan dosa itu. Tapi Ibnu Abbas kemudian tidak menyuruh untuk apa? Untuk apa? Dibunuh orang itu. Ibnu Abbas tidak kemudian melaksanakan hukuman terhadap anak itu. Ibnu Abbas tidak menyerahkan oh, cerahkan kepada apa? Kepada penguasa untuk dihukum bunuh anak itu, cuma dinasihati untuk bertobat. Kenapa? Para ulama sepakat, seorang yang berbuat kelanggaran hukum yang sudah ditetapkan ketentuannya, seperti bunuh harus dibunuh, berzina yang harus apa? Apa ini dicambuk dan apa di proses selama setahun bagi orang yang apa? Yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah. Kalau itu sampai terjadi dan kemudian tidak tertangkap oleh penguasa. Cukup dia bertobat. Artinya tidak tertangkap sampai kemudian diajukan oleh penguasa dalam ketentuan hukumnya. Kalau sudah di tangan penguasa, maka tidak boleh ada yang dapat membatalkannya. Artinya kalau menjadi keputusan pengadilan tidak ada yang bisa membatalkannya karena itu harus dijalankan. Ya kecuali kalau orang itu membunuh yang kemudian keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka itu bisa apa batal apa hukuman itu. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk apa? Uh, bentuk uh, uh, kepastian kalau memang terjadi itu maka tobatlah kepada Allah selama hukum itu belum dijalankan, maka cukup bertobat yang penting jangan diulangi lagi. Apakah Ustaz juga mentahzir ustaz lain tanpa tabayun termasuk orang yang terkena talbis iblis yang menurut mukayyam tergolong jalan yang ketujuh siasat setan dalam menggoda atau menjebak manusia? Bisa jadi. Makanya yang tahu adalah orang itu. Kenapa dia mentahdir orang lain? Atas dasar apa dia melakukan itu? Ya, kemudian untuk uh, apa dia melakukan itu? Sebab orang yang melakukan tahdir itu, yang pertama niatnya harus karena Allah. Yang kedua dia tidak didasarkan oleh hawa nafsu. <tuh> Supaya untuk menjatuhkan orang itu supaya nanti muridnya bisa lari ke dia menjatuhkan orang itu supaya nanti dia apa lebih terkenal ya dan lain sebagainya dari pengaruh hawa nafsu kemudian yang ketiga dalam rangka untuk apa tidak dalam rangka untuk apa menutupi kejelekan apa menutupi kebaikan tetapi dia dalam rangka untuk mengingatkan kepada umat bahwa apa yang dia lakukan atau dia yakin itu adalah salah dalam rangka membentengi umat. Ya? Kemudian yang paling penting harus berlaku adil. Yaitu melalui satu proses dengan cara mengingatkan, menyadarkan, ya? Dan itu banyak yang kemudian tidak dilakukan oleh orang-orang itu. Makanya Allah katakan walaizimanakum, sana anqum ala alla ta'dilu, dilu waqrabul taqwa. Makanya Ibn Qayyim yang tadi ditanyakan oleh pengarang ini, oleh penanya itu mengatakan begini. dan ini penting untuk dicatat. Kata Ibnu Qayyim yang itu dia noke dari gurunya Ibnu Seseorang bisa saja untuk tidak makan yang haram. Karena sangat hati-hati dia. Tidak mau dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Hati-hati betul dia. Bahkan seseorang tidak melakukan maksiat yang sifatnya terbuka itu. Ya. Karena dia menghindari maksiat itu. Bahkan dia mampu untuk mengendalikan matanya tidak melihatnya haram padahal itu bagian yang sangat sulit kan apalagi di masa kita sekarang ini dia mampu melakukan itu dia mampu mengendalikan matanya sampai tidak melihat apanya, bukan, apa yang bukan apa yang tidak dibenarkan tetapi orang yang seperti itu belum tentu selamat lisannya untuk tidak membicarakan orang lain subhanallah ternyata berat untuk tidak membicarakan orang lain itu sampai seperti itu Ibnu Qayyim menggambarkan. Karenanya Saudara sekalian, kita harus apa ini petak kepada Allah dengan lisan kita agar kita tidak terbawa kepada arus yang salah. Justru timbulnya kebanyakan apa ini celah mencelah itu tidak jarang disebabkan karena beberapa faktor. Dia lakukan satu penelitian oleh seorang ulama setelah melakukan upaya pendamaian antara berbagai pihak para dai Kenapa kok sambil saling menyerang sama-sama halusuna, sama-sama mengikuti manat salah, ya? Kenapa kok sambil saling menyerang begitu? Ternyata ditemukan yang pertama adalah hiroh yang berlebihan, ada semangat yang berlebihan, ya? Sama seperti apa? Sama seperti apa? Beruang, beruang itu punya anak, begitu sayangnya tuh beruang sama anak. Ketika ada lalat nempel ganggu anaknya, marah dia. "Kurang ajar nih lalat ganggu anak saya." Akhirnya diambilkan batu dilemparin itu. Batu ke apa ke lalat itu. Lalatnya lari, anaknya bonyok. Nah, ini adalah bentuk daripada apa? Ghirah yang berlebihan. Ya. Dia semangat untuk membela agama, mempertahankan agama, anti bid'ah dan sebagainya. Tapi yang sepertinya seperti burung tadi ya tidak tempat tasaran kemudian yang faktor kedua itu karena tasarro terlalu terburu-buru tidak tabayun tidak melihat apa masalahnya main comot-comot kata-kata seenaknya sendiri mendengar sono sepotong, mendengar sini sepotong sehingga kemudian mau ngambil kesimpulan secepatnya tasaro. apa? terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan itu rata-rata banyak di kalangan anak muda. Ya, cepat sekali. Terpengaruh cepat sekali mengambil kesimpulan. Nah, itu juga menyebabkan orang bisa melangkah salah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Menginginkan kebenaran tapi dengan cara yang batil. Dia ingin kebenaran dengan cara yang yang batil. Ya, yang salah umpamanya umpamanya si A adalah ahlussunnah pengikut manhaj salaf ketika si A ketemu si B si B ini pernah berbuat dosa berbuat berbuat apa berbuat bid'ah sebab perlu diperhatikan orang yang berbuat bid'ah belum tentu ahli bid'ah orang yang berbuat bid'ah belum tentu dia ahli bid'ah kalau orang ahlu Bid'ah itu berarti dia telah menyerukan orang lain kepada Bid'ahnya tapi kalau orang berbuat Bid'ah, belum tentu dia ngajak orang lain kepada kepada Bid'ahnya ada dua perbedaan jadi kalau orang berbuat Bid'ah, belum tentu dia ahlu Bid'ah makanya orang yang berbuat Bid'ah bisa kita sadarkan bisa kita tarik, bisa kita dekati bisa kita perbaiki tetapi kalau ahlu Bid'ah dia menyerukan orang kepada Bid'ahnya, ini agak sulit perlu upaya-upaya yang kemudian jangka lama oleh orang-orang yang mumpuni tidak semua orang bisa melakukan itu Ya, nah ketika si A ini ketemu si B yang mungkin dia berbuat bidah atau mungkin dia terlibat dengan bidah ketika ketemu salaman mungkin satu urusan apa bisnis atau apa yang si C lihat oh si A ketemu si B yang tukang bidah itu Oh berarti si A ini ahlu bid'ah nah langsung keluar palu kodam si A itu ahlu bid'ah karena dia telah ketemu dengan si B yang suka bid'ah itu nah ini adalah bentuknya apa Ya mau benar tapi caranya salah sebab dalam menghadapi bid'ah itu maksimal yang bisa dilakukan apa hajar, hajar itu apa membaikot tidak ada jajak bicara, dibaykot tapi apa tujuan hajar itu? tujuannya adalah untuk menyadarkan orang itu tetapi kalau orang itu dihajar tapi orang itu semakin tambah kuat hanya jangan nah kok tidak, kok tidak dalam hajar ini enggak dipahami secara benar nah inilah yang kemudian terjadinya banyak tahdir-tahdir itu alhamdulillah sekarang sudah mulai ke rendah ya. karena mereka sudah mulai semakin sadar ulama-ulama semakin mengingatkan yang penting kita jangan terbawa kepada arus seperti itu ya. Barakallahu fiikum wasallam wassalamu ala Muhammad. Maman semoga apa yang kita pelajaran manfaat buat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.